Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulullah. Saidina Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. yang kita muliakan para ibu yaitu Bapak Keron, Bapak Haji Ashari, serta yang hadir. Dan bukan yang kita muliakan kita hormati para ibu. Taman kanak-kanak musliman Nau, no, satu Semua satu Dan yang kita hormati Bapak-bapak, ibu, ibu wali murid Serta hadir-hadir Dan anak-anak kita mudah-mudahan Kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan barokah dari Allah SWT Bapak-bapak dan Ibu-ibu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan juga patut kiranya kita berterima kasih kepada para guru yang senantiasa mendidik anak-anak kita, putra putri kita di tempat ini maka perkenankanlah saya atas nama wali murid mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan katsira dan juga penghormatan yang tak terhingga mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan di sini Bapak-bapak pengurus serta para guru Allah lah yang dapat membalasnya dengan berlipat ganda pahala Bapak -bapak dan Bapak-bapak ibu dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saat saya masuk di tempat ini, Bapak Asyari menerangkan sedikit sejarah tentang berdirinya TK Muslimat Satu yang dirintis tahun 63 ke 64 ya. 63 Saya lahirnya 65 Jadi lebih tua sekolahan ini dengan saya sendiri Dan saya juga Alhamdulillah termasuk Salah satu dari alumni Dekan Islam Memang apa yang disampaikan Dan dipesankan tadi Mari kita jaga Sekolahan yang baik ini Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Dan anak-anak kita juga Kecipratan barokahnya. Bu Lepet deh Wajib deh Ong jenengnya Gedung dali Lari-lari tali deh tapi buat nopo-nopo bincin-bincin yukukulah kali panjangan kita gede kok okay. saya pernah ditanya sama Pak Haji Ash'ari saya masih ingat waktu itu juga perpisahan di MI Al-Ma'ari saya ditanya Putranya atau putrinya sekolah di mana? Saya bilang dari sini Pak, Wong saya alumni sini. Saya biasanya begini, sama anak-anak saya itu masih kecil, kalau sudah mulai bisa diajak bicara pendidikan, saya tanya, saya bilang gini, kamu sayang tidak sama Abi? Itu pertanyaan saya. Sayang, ya biasa namanya anak di hutan ya. Kamu sayang enggak sama Abi? Jawabannya sayang. Nah, kalau sayang sama Abi, besok-besok kalau sekolah di sekolahnya Abi waktu masih kecil dulu. Terus suatu saat nanti saya ajak keluar. Saya lewatkan sini. Kalau TK ya saya lewatkan sini. Itu loh sekolahannya Abi, saya bilang kita. Nanti kalau sudah lewat di MP sana, saya tunjuk juga itu loh sekolahannya Abi. Jadi mulai kecil mindsetnya ini pokoknya aku sekolah sama dengan sekolahnya Abi, itu begitu. Ya namanya mendidik, walaupun ini bukan bohong ya saya kadang repot ditanya ditanya sama anak saya yang kecil ya, yang saya kenal dulu Guhulur Azizah pertama kali anak saya sekolah di sini itu kepala sekolahnya Guhulur Azizah saya ditanya sama anak saya bih katanya guru saya Abi itu sekolah di TK sini ya oh iya katanya siapa? katanya Bunur Aziza kalau gitu Bunur Aziza ini gurunya Abi ya itu katanya yang menyenangkan anak iya sama gurunya Abi juga gurunya kamu jadi semangat timbul Dan juga anak-anak saya di MI itu sering bertanya ini gurunya Abi ya padahal saya gak kenal namanya itu Ya namanya sudah apa namanya berubah generasi satu persatunya mungkin ada guru baru itu tanya, Abi tadi tuh ada salam dari gurunya Abi gitu. siapa? misalnya disebut misalnya Pak Saiful misalnya oh iya iya, itu juga gurunya Abi maksud saya bukan membohongi anak, agar anak ini seneng, kerasan dan seneng dan bangga sekolah di TK Muslimat 1 serta di Madrasah Al-Ma'arif jalan masjid itu ini bilang ini sekolahnya Abi jadi sekali saya mengatakan sayang gak sama Abi? ya sayang, lah. kalau sudah sayang jangan kemana-mana sekolahnya insya Allah sekolah di sini ini barokah bapak-bapak dan ibu-ibu saya mengalami memang hal-hal di TK maupun di madrasah itu yang, yang masih teringat Kawan-kawan saya kalau tadi disebut salah satu pendirinya itu Bapak Haji Burhanuddin. Kawan saya adalah putranya yaitu Mas Risron ini kawan di sini. Salah satunya ini. Nah, juga ada Pak Ismail Zen ya. Putranya itu namanya Pak Saifuddin yang pernah jadi kepala sekolah SMP itu ya kawan saya di sini. Ini. Masih banyak jadi kalau ketemu ini, wah ini kawan TK ini ya, jadi alumni TK ini ya, kalau alumnian alumni TK ini banyak juga ya. masih teringat jadi ini termasuk barokah belum lagi kalau terikat dengan alumni madrasa alam Aries Nusani ini juga tambah banyak dan seringkali setelah saya ada acara-acara di beberapa tempat kadang-kadang waktu Ramatama itu di Pinarakno itu. Monggo-monggo. Nah setelah masuk di rumahnya salah satu apa takmir atau Panitia, Ternyata, oh dulu ini sampaian teman saya di TK atau kadang-kadang di MI. Perkesinambungan sampai sekarang ini Masya Allah. Ya? Jadi karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya putra, punya cucu kalau memang masih hidup di Singosari maka selayaknya tetap kita jaga kita lestarikan warisan nenek moyang kita yang baik ini saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Asyari bahwa zaman sekarang ini kan sudah luar biasa ya. kalau tadi disampaikan ada kelompok-kelompok radikal misalnya yang juga membahayakan Gimana anak-anak kita besok-besok tiba-tiba terjaring oleh kelompok-kelompok radikal Na'udhu Bilaimin nah, Di sisi yang lain ada kelompok yang tidak radikal Tapi lepas dari syariat Liberal, jadi ada radikal ada liberal Yang tidak kenal dengan syariat Ini juga bahaya Yang satu terlalu ekstrem Yang satu terlalu sembrono tidak tahu sholat, tidak tahu zakat tidak tahu haji, tidak tahu puasa dianggap yang penting KTP ku Islam, beres nah, kalau gini kan yang masuk surga kan KTP-nya saja ya. nah, ini kan bahaya karena itu sebaiknya memang kita jaga anak-anak kita itu jangan terlalu ke kanan yang ekstrem dan juga jangan terlalu ke kiri yang ekstrem yang kita ini benar-benar tawasut, tengah-tengah yaitu yang diajarkan oleh Uh, Ulama-ulama sesepuh kita sunnah wal jamaah Yang dirintis oleh Giaji Haji Ash'ari Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Ada lagi Itu kalau tadi dari kalangan internal Islam Tapi dari eksternal, dari luar Luar anak-anak kita ini Kalau di luar, kalau salah pergaulan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Apa gangguan eksternal Dari anak-anak kita kita di rumah mendidik dengan cermat, dengan bagus. Kita sekolahkan di tempat yang baik. Bahkan kadang-kadang besar sedikit kita pondokkan. Sehingga harapan kita ini anak mengerti ilmu yang benar, ilmu agama yang benar. Tapi kadang-kadang lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Beberapa kali kami, kebetulan saya pengurus pesantren, itu dilapori. Ada anaknya fulan bin fulan dari kota fulan luar kota hilang dari pesantren. Duh, cari. Kita cross check ke sekolahan ternyata tidak masuk misalnya sampai 10 hari, 15 hari. Di dicari tidak ada. kemana mana ya, anak? Subhanallah, ditampung oleh anak-anak punk -anak gitu. Anak-anak pang-pang yang rambutnya abang hijau kuning biru hilang kadang-kadang. Padahal sekolahnya ini Al-Maarif, mondok dan bukan terjadi di satu pondok, di beberapa pondok itu pun demikian mempunyai problem yang sama. Sehingga kita di Singosari dulu pernah diajak audiensi oleh aparat keamanan bersama-sama ini. Baik pihak sekolahan, pihak pondok pesantren ini kan baik-baik, lu sekolahannya itu lu sekolah Al-Maarif Kurang baik apa Terus anaknya mondoh Kurang baik apa Ada kiainya, ada ustadnya Tapi ternyata anaknya hilang Hilang ini anaknya Dicari, dicari, ketemu Ternyata jadi buronan polisi Laa, Kenapa? Karena mereka rata-rata dari luar kota Datang ke Isimosari Kita tidak tahu background Semula bagaimana Nah sayang kalau anak-anak kita warga Simosari yang tiba-tiba kartun tiba-tiba ikut dengan komunitas yang tidak benar ini, nah udah bilang mendali, ini yang perlu kita jaga. Kemudian barangkali ingin saya informasikan juga bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hati kalau anak kita dikasih makanan gratis itu hati-hati. Sekarang musim banyak videonya banyak di YouTube di mana-mana ada permen bu. Permen ini dibagi-bagi untuk anak-anak kecil Sengaja memang dibagi Bukan sekedar anak TK, anak SD dikasih, anak SMP dikasih Kenalan-kenalan Kadang di warung kopi yang namanya permen, permen biasa Tapi permen ini nyandu Nyandu permen ini Ternyata di dalam permen itu dikasih bubuk-bubuk yang mengandung narkotika Nah kalau sudah nyandu, apa yang terjadi? anak-anak kita jadi korban, murid-murid kita jadi korban. Ini yang sangat luar biasa, sangat memprihatinkan. Karena itu kalau bisa ya tempat-tempat pendidikan gimana saja, baik TK, SD, SMP, SMA yang ada di Sungosari, pondok-pondok pesantren juga demikian, kalau mengajari putra-putrinya ini lejajan ojo sembarangan. Ya kalau diberi orang apa saja jangan langsung diterima dimakan harus ada pengertian-pengertian saya sering kalau ngajari anak-anak saya termasuk nyonya saya itu saya kasih tekan jangan suruh nerima ya gitu bukan kita tidak apa ya tidak percaya dengan orang-orang per orang, karena khawatir-khawatir rasa khawatir. kalau diberi bawa pulang jadi kalau diberi ini kemudian dibawa pulang ya kita seleksi dulu ini perlu zaman sekarang kita tidak lost mungkin kalau zaman saya dulu, saya masih ingat, TK di sini ini langganan saya, panggilannya itu Wakni, saya gak tahu namanya, namanya anak kecil dulu ya, Wakni, itu panggilannya, belinya apa? beli menjes, itu langganan sudah, tiap hari beli menjes, Alhamdulillah, sanu saya itu, 5 rupiah, Alhamdulillah, zaman itu menjes, seharga 5 rupiah, Alhamdulillah, tapi ternyata dengan menjes itu saya bisa jadi orang yang sehat seperti sekarang ini. Ku sekarang tidak, banyak orang sakit, bahkan anak muda muda ini sudah berpenyakitan ini ini dan itu gara-gara makanannya tidak terkontrol ya. Ini yang perlu diwaspadai. Walaupun kita tidak perlu lagi ya, anak kita dijajani menjes, lek jare wong Malang senggem enggak penting ya. Tapi ternyata orang zaman dulu ini amanat-amanat orang zaman dulu luar biasa walaupun pedagang pun ingin menjaga kesehatan anak-anak yang jajan dari sekelilingnya berbeda dengan zaman sekarang segala macam ini ya Allah kita sudah lihat wong berasnya plastik kan gitu ya berasnya plastik oco-oco tadi nanti ada nugget plastik oco-oco ada bakso plastik campuran-campuran semua ini apa terusan. Lah inilah barangkali yang perlu kita waspadai agar anak-anak kita sendiri ini kalau bisa jajane ge kita sering diskusi dengan saya dengan nyonya dengan keluarga sing hobi masak begitu. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu nah, yang asik di rumah ini kalau bisa yang hobi masak masa untuk apa untuk anak-anak ini karena masa kan di rumah itu jauh lebih sehat daripada memberi uang seperti zaman kita dulu masih kecil zaman kita masih kecil itu gak ya sudah diberi uang gak jangan bebas gak terjadi apa-apa gak ada menjelek plastik gak ada zaman itu ya tapi zaman sekarang sudah luar biasa mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian semacam demikian kita menjadi waspada kita menjadi terbuka Uh, wawasan kita sehingga tidak terjerumus dalam hal yang salah Baik urusan kesehatan maupun urusan akhlak perilaku anak-anak kita Bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali itu sedikit sambutan dari saya uh, Tentunya sekali lagi mewakili seluruh para wali murid yang hadir di tempat ini kami mengucapkan ribuan terima kasih Jazakumullah dan Gadiroh Baik kepada para pengurus yayasan maupun juga kepada para guru pembimbing di tempat yang sangat mulia ini TK Muslimat 1. Mudah-mudahan TK Muslimat 1 ini terus berjaya sampai anak cucu kita dan mudah-mudahan tetap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu SWT. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadha walakuminkum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.